Janisti kota ukir Jepara, luar biasa Jepara <tik> Siap Sama-sama kita goyang sama biasa sekali aduh sampai peletohan peletohan kafe ya <laughs> oke okay, terlalu rindu sudah spesial buat semuanya